Aku hanya bisa terdiam melihat kau pergi dari sisiku. dari sampingku. Tinggalkan aku seakan semuanya yang pernah terjadi tak lagi kau rasa. Cinta itu bisa nyenangin banget, tapi juga bisa sangat sakitin. Masih adakah tentang aku di hatimu yang kau rasakan? Coba kau rasakan. Mudahkah bagimu untuk hapuskan semua kenangan? Bersama denganku You don't no. untuk jadi band rock papan atas dan betul-cundang kayak gue live sex rock and roll yeah.